Assalamualaikum sederlun, berita malam edisi hari ini Jumat 2 Februari 2018 dibacakan Ardiansyah Kebakaran sawit di Aceh Singkil meluas Jalan provinsi pada turunan Sikalondang di Subur Salam nyaris putus Akses menuju jagung jeget tidak bisa dilalui akibat jembatan Amrum Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Seram BFM Berita malam ini juga bisa didengarkan di Radio Lauser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Loks Mawedan, Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Seram BFM. Sudarlun kebakaran kebun sawit di desa Gosong Telaga Barat Singkil Utara, Aceh Singkil terus meluas. Pemadaman yang dilakukan secara gotong-royong oleh pemilik kebun warga dibantu aparat TNI dan Polri belum membuahkan hasil. Walau upaya pemadaman terus dilakukan sejak titik api diketahui membesar sehari sebelumnya, namun si jago merah terus menjalar mengikuti tiupan angin kencang di tengah teriknya matahari. Warga pun harus berjibaku menjinakkan api yang tiba-tiba muncul besar dari, belak, dari balik semak belukar mendekati areal kebun sawit miliknya. Bahkan siang malam para pemilik kebun melakukan pemadaman namun tidak berhasil sebab merupakan lahan gambut. Sebagian warga memilih berjaga-jaga di kebun masing-masing mencegah api merembet. Sejauh ini upaya pemadaman hanya dilakukan manual dan dipukul menggunakan dahan kayu. Berlun puluhan meter badan jalan provinsi pada turunan menjelang desa Sikalondang kecamatan Simpangkiri Subuh Salam kondisinya kritis akibat amblas sejak 4 tahun lalu. Saat ini badan jalan yang berada di dekat puskesmas Simpangkiri itu hampir putus namun penanganannya hanya bersifat darurat. Sejumlah warga yang menyesalkan tidak adanya upaya perbaikan jalan amblas pada turunan Sikalondang dari pemerintah Aceh selaku penanggung jawab jalan provinsi Subuh Salam Runding. Pasalnya kondisi jalan yang menjadi urat nadi masyarakat di tiga kecamatan di Subur Salam ini sudah lama rusak parah namun terkesan dibiarkan. Meski ada upaya pemancangan pohon kelapa di samping turunan jalan Sikalondang namun kondisi sangat memprihatinkan. Ruas yang menghubungkan ke kedua kecamatan yakni Runding dan Lungkip termasuk sebagian kecamatan Simpangkiri tersebut semakin kritis lantaran Saban Hari Runtuh kiri kanan badan jalan itu mengalami keropos dan ambruk bahkan hampir separuh aspal ambruk. Tidak hanya di turunan sikalondang, puluhan titik badan jalan Provinsi Subul Salam Runding juga sudah lama rusak dengan kondisi kupak kapi. Di sepanjang jalan terdapat lubang besar yang bertebaran sehingga rawan kecelakaan terutama pada malam hari dan musim penghujan. Pemerintah diminta segera melakukan perbaikan sebelum menimbulkan dampak yang lebih parah. Darlun Akses menuju kecamatan Jagung Jeget via kecamatan Atulintang, Kabupaten Aceh Tengah masih belum bisa dilalui kendaraan roda 4. Pasalnya salah satu jembatan di jalur utama yang menghubungkan dua kecamatan tersebut ambruk pada Kamis dini hari kemarin setelah dilintasi truk pengangkut semen. Camat Atulintang Erwin Pratama mengatakan ambruknya jembatan yang menghubungkan kecamatan Atulintang menuju Jagung Jeget setelah dilalui truk pengangkut semen. Kondisi jembatan yang sudah tua tidak mampu menahan beban truk bertonasi tinggi sehingga ambruk. Menurutnya akses menuju kecamatan Jegong Jeget via Atulintang untuk sementara hanya bisa dilalui kendaraan roda 2. Sedangkan untuk roda 4 harus memutar melalui isak kecamatan Lingge. Erwin mengatakan truk pengangkut semen yang terprosok di jembatan Karim sudah berhasil ditarik. Tetapi untuk saat ini proses pemasangan jembatan rangka Baja atau Bailey sedang berlangsung. Diupayakan dalam dua hari, pemasangan jembatan bisa rampung dikerjakan sehingga akses kendaraan bisa kembali lancar. Zarlun AF 19 tahun dan MY 16 tahun, dua remaja yang nekat menjadi penjambret jatuh dari sepeda motor saat dikejar polisi di Kota Medan. Bahkan keduanya dipukuli masa secara brutal. Kapolsek Medan Baru, Kompol Victor Ziliu, mengatakan kedua warga Medan ini beraksi di Jalan Sudirman, Kota Medan, Jumat Siang. Pelaku yang berboncengan sepeda motor dengan santai merampas tas milik Gustina, wanita yang berdomisili di Jalan Budi Luhur, Gang Lestari, Medan. Korban langsung berteriak meminta tolong. Teriakan korban terdengar warga dan dua aparat polsek Medan Baru, Aibtu sarana Surbakti dan Bribdayopi yang sedang patroli. Mereka pun ikut mengejar pelaku. Ternyata kehadiran dua petugas berseragam ini membuat dua pelaku panik. AF yang mengendarai sepeda motor hilang kendali hingga terjungkal ke aspal, sehingga keduanya terseret di aspal dengan tubuh yang penuh luka. Ironisnya, meski kondisi keduanya sudah penuh luka, warga yang mengejar tidak menaruh Iba Pukulan dilayangkan hingga membuat kondisi kedua pelaku semakin parah. Kemudian kedua pelaku diamankan polisi dan dibawa ke polsek medan baru bersama barang bukti. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Sudarlun Kapolres Aceh Utara, KBP Untung Sang Haji angkat bicara terkait penertiban belasan waria di Aceh Utara beberapa waktu lalu yang menyebutkan digunduli. Untuk mengaku pihaknya tidak melakukan penggundulan terhadap waria, petugas hanya memangkas rambut mereka layaknya seperti laki-laki. Untung mengatakan kegiatan yang dilakukan oleh pihaknya beberapa hari lalu terhadap belasan pria berperilaku kemanyu tersebut hanya operasi biasa. Petugas hanya mencari mereka kemudian dibawa ke polres dan dilakukan pembinaan. Menurutnya tidak ada perlakuan dan tindakan yang tidak menghormati hak-hak kemanusiaan. Pria-pria tersebut dilatih ketegasan, suaranya, langkah berjalannya, serta gayanya. Setelah dibina mereka juga diberikan baju pria berkerah oleh untung sang haji. Mereka pun menerima dan memakainya. Sebelumnya penangkapan waria ini dilakukan personel Polres Aceh Utara dan Polisi Sariah Aceh Utara pada Sabtu malam pekan lalu. Ada 12 waria yang diciduk saat berada di salon di dua kecamatan. Setelah dibekuk, mereka dibawa ke Polres. Darlun Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Gubernur Jambi Zumizola Zulkifli sebagai tersangka. Zumizola ditetapkan sebagai tersangka bersama pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi, Arfan. Pengumuman penetapan tersangka terhadap politisi Partai Amanat Nasional itu disampaikan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Gedung KPK Kuningan, Jakarta, Jumat Siang. Basaria mengatakan Zumizola diduga menerima suap terkait proyek di Provinsi Jambi. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi, Arfan, juga ditetapkan sebagai tersangka. Perkara yang melibatkan kedua tersangka merupakan pengembangan perkara kasus suap pengesahan RAPB Jambi 2018. Arfan sebelumnya sudah berstatus tersangka dalam kasus suap RAPB Jambi tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi menduga suap 6 miliar rupiah yang diterima Gubernur Jambi, Zumizola Zola Zulkifli dan pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Jambi, Arfan, digunakan untuk menyuap anggota DPRD Jambi. Suap diberikan kepada anggota DPRD Jambi untuk bersedia hadir dalam pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2018. Darlun Densus 88 antiteror Mabes Polri menangkap satu pelaku terduga teroris Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Pelaku terduga teroris bernama Faruk diduga bersembunyi di rumah keluarganya yang berada di lingkungan Mambulu Selatan Pelurahan Jaya Bakti, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan. Kabir Humas Polda, Sulawesi Tenggara, AKBP Sunarto mengakui tim Densus telah melakukan penangkapan terhadap satu terduga teroris di wilayah Sulawesi Tenggara. Saat ini terduga telah dibawa ke Jakarta. AKBP Sunarto mengatakan sejak Senin lalu Densus 88 antiteror telah mengintai wilayah lingkungan Membulu Selatan untuk mencari terduga pelaku teroris. Keesokan harinya, Faruk datang dari kota Palupo, Sulawesi Selatan, datang ke rumah keluarganya di Kelurahan Jaya Bakti melalui jalur darat. Pada kami sore kemarin, enam orang anggota tim Densus 88 anti-teror yang di-backup oleh empat anggota Polsek Sampolawa melakukan penangkapan terhadap Faruk. Sementara seorang keluarga pelaku terduga teroris, Agung, enggan berkomentar. Ia hanya membenarkan adanya penangkapan tersebut. Dari Newsroom Seram di Tanjung Permaiskian, Berita Malam, edisi Jumat 2 Februari 2018. Berita pagi Seram BFM biša nda kembali pukul 7.00 v. Indonesia Barat. Berita malam ini juga bisa anda akses di situs internet www.serambfm.com. Volo jika Twitter wassalam.